Cari-cari aku, yang pasti takkan kau penuhi, tak perlu kau nilai-nilai semua, biarlah semua adanya buah. Oh, Warna gejolak di sini, alirkan semua rahsia, taburkan dalam suasana. Oh, tak usah kau cari makna hadirnya diriku, aku di sini untukmu. Kimong Cinta pada diriku, aku di sini untukmu. Lepaskan sejenak berat beban di pundakmu, aku di sini untukmu. Oh, hey. Pastikan kau jawab sembara cintaku, aku di sini. Warna gejolak di sini oh Halirkan semua rahasia Negurkan dalam suasana Udah? Halo, Der. Halo, Kang Arman. Ketemu lagi. Iya nih. <laughs> Kang Arman sering banget ketemu peserta-peserta ya. <laughs> Apa kaya. sih profesi lu kok ketemu terus? A kebetulan saya pencari bakat. <laughs> oh, di yeah. mana? Uh, di mana-mana, Mas Ari. Oh. Di mana-mana di daerah Pondok Indah, daerah Bintaro oh. juga kadang-kadang. Wow, Kang Arman ini <laughs> senior. Uh, <laughs> der. Yeah. Uh, yang yang yang saya respect sama kamu adalah lagu um, lagu dewa ini, lagu yang dianjurkan sama Ari Asok, ya. tidak terlalu banyak sama One and Friends di di aransemen berubah dari dewanya. Yang gua respect adalah kamu membawakan di depan penyanyinya sendiri dengan santai. Itu ya. saya respect banget loh. Benar. Eh <laughs> uh, maksudnya gini, kadang-kadang uh, kan kalau aransemennya berbeda mungkin dijadikan RnB atau dijadikan jazz atau dijadikan apa gitu ya uh, akan lebih akan lebih leluasa loh, walaupun di depan ada dari laso gitu ya eh, beda kok ini versinya versi gua gitu misalnya gitu tapi ini tidak terlalu jauh berbeda dan dan gua lihat tadi dari mata, dari cara bernafas, dari cara mengeluarkan suara lu santai banget gitu enggak ada kegugupan sama sekali itu yang gua respect banget gitu cuman ada catatan sedikit adalah ini adalah kompetisi kadang-kadang memang butuh ledakan atau spark ya. kalau kata bahasa Inggris mah katanya gitu meren, uh, meren. Akhirnya satu titik-titik titik yang orang juga. tuh ini kompetisi ini gitu tiba-tiba ah, surprise dung, surprise ya. deng gitu itu itu itu yang itu catatan buat kamu aja tapi kalau gue tadi lihat lu bener-bener santai banget di depan penyanyi Nah sekarang gue balikin gue pengen tahu ri menurut lu gimana lagu lu dinyanyiin sama dia di depan lu tadi menurut tuh bagus jelek atau gimana jadi gini Kang Arman. Eh, bukan elu. <laughs> elu dewanya yang udah terakhir-terakhir masuk. Apalagi gua udah kalau alam, eh, Ari keluar luar, gua keluar kedua, dia iya, keluar ketiga. Iya. <laughs> kalau gini, kalau kalau Judika <laughs> gini, kalau Judika tuh masuk dewa kan emang kalo Judika Maha tuh dewa udah, bukan. Iya, Ma ah. Dewa tuh udah punya, lu udah punya nama gede Kalau Ari tuh yang dikeluarkan dari dewa. Oh, gitu ya. <laughs> kalau saya, kalau saya keluar dia yang dikeluarin. Kamu Eh, saya mengeluarkan diri sendiri enak aja lu. Cara rumah tangga dibongkar nih. Eh kesian derinya nunggu. Ayo sok, gimana sok? Enggak kok. Der. Iya, Mas Ari. Kamu nyanyi lagu itu tadi mirip sama aku. Bagus. Bagus, Der. Thank you, Mas Ari. Tapi ya ada satu part yang sayang sekali tidak di nyanyikan yaitu bridge-nya ya. aku dan dirimu ya, tenggelam bener -bener. dalam asa situ, dan tak ingin lari ledakan sebenarnya ledakannya itu, itu ada ledakan ledakan ledakan, ledakan di situ ledakan ledakan meren ya. yang dimaksud sama ya. kang meren, Ahmad. Meren. Meren. Meren. meren meren mata jangan meren sparknya itu ada di situ <laughs> dan lagu itu sebenarnya lagu yang sangat sangat uh, datar ya kamu keberanianmu boleh dan ledakannya memang sebenarnya ada di bridge itu. Itu sayang sekali tidak dibawakan. Tapi sebagai sebuah penampilan uh, yang enak dinikmati, yang nyaris tidak ada salahnya ya penampilanmu barusan itu. Yep. Terima kasih Mas Hari. Ada satu pertanyaan dari aku, titipan dari Mas Anang. Dari ada satu pertanyaan titipan dari Mas Anang ya. Iya Mas Hari. <laughs> Ini fashionmu gaya apa? <laughs> Aduh ini apa ya? Kalau Mas Anang kemarin waktu eliminasi terakhir ya? kamu dibilang kayak oh, orang kurang, kurang sehat, sehat. pikiran katanya. Karena celanamu kamu masukkan di kaos kaki. Apa? ya oh, oh, iya, ini kan? Waktu ini kemarin enggak. ya? Dan warnanya beda kanan kiri. Ini apa? Fashion apa namanya sayang? Karena separuh masuk, separuh ya? masuk. Iya fashion apa? Masuk, aku luar. disuruh wardrobe sih. Nah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> iya tapi cari aman. Kan, tema, temanya apa? Temanya apa ini? Temanya apa ini? Kesehatan jiwa. Mungkin berusaha lebih sehat dari yang kemarin. Oh, kan? iya, iya. <laughs> Indonesian Idol bisa disaksikan juga di aplikasi RCTI Plus. Download sekarang di Play Store dan App Store. Gratis. Jangan kamu tunda.